Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara cinta dan mencintai tentunya Al-Qur'an ayatnya lengkap. Mencintai dirimu apa adanya bukan ada apanya, adanya apa? Itu capek. Ada satu ayat tentang cinta. Allahu bin nisyan rajim. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Wa yagfirlakum dunubakum al -ayah. Kalau kau ingin dapat cintaku, kata Allah Ikuti orang-orang yang aku cintai Nanti Allah mencintaimu dan Allah mengampunimu Pertanyaannya sederhana Siapa orang-orang atau manusia-manusia yang mendapatkan cinta Allah? Jelas para nabi, para sahabat Berusahalah, semoga termasuk kita Kenapa mereka dicintai? Dengan rasa syukur yang mereka miliki Apapun yang Allah beri, terimalah apa adanya Jadi pensiun dari mengeluh, menghelak dari mencela istirahat dari mencaci Karena malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap, betul? Betul uh. Dan daun yang lepas dari sebuah tangkai atau dahan atau pohon Tidak pernah memakai angin yang melepaskannya dari tangkai Maka apapun yang kita terima yang Allah beri syukuri aja Maka nggak boleh mengeluh Dulu ada Nabi namanya Ayub Diuji dengan penyakit budukan berapa tahun nggak sebentar 30 tahun istrinya minta cerai anak-anaknya wafat karena stres lihat ayahnya nggak sembuh-sembuh tapi disenyumi aja ujungnya indah pada waktunya parah lo ayub itu tanpa BPJS dan nyam sostek dulu <tik> tapi disenyumi aja hadapi dengan senyuman semua yang terjadi biarlah terjadi hadapi dengan tenang jiwa semua baik-baik saja yang ter dalam kehidupan ini kita pernah minta dihidupkan nggak dilahirkan maka kuncinya dua sabar dan syukur ini menghantarkan ke surga sabar dan syukur oh. saya pengen ngajak istri saya kesini takutnya dibikin jebakan lagi kayak kemarin ibu saya kesiniin makan Teng ke Jakarta enggak ayah ya kalau kamu datang ke Jakarta kamu tuh challenge banget kenapa? kamu adalah makhluk Tuhan yang paling seksi saya katakan seperti itu dia bukan senyum malah nangis ayah bersyukur dapat aku Bersyukur naik, makanya mau ayah ajak ke Jakarta Istri saya ngomong apa? Ayah bersyukur dapat aku, aku bersabar dapat ayah Artinya apa? Beauty and the beast ya. Artinya sudah Apa yang Allah beri, apa yang Allah kasih Itu kebaikan Allah kepada kita Cintai dirimu apa adanya Jangan mengada anda Banyak orang yang tidak puas dengan dirinya Ada orang yang hidungnya mancung terhambat Ya, Saya tidak berani bilang esek ya ada orang yang tingginya separo, ada orang yang putih kotor, <tuk> kalau dibilang hitam nggak enak ya. <tuk> Jadi Abu -abu baso. kita pernah minta nggak? Ini kan maksain ada yang hidungnya mancung terambat dipaksain dirawat pakai solikin, apa? Oh, Bukannya mending seadanya tuh kayak Terina. Jadi viral gara-gara dia bersyukur mending seadanya. Dan saya juga nggak ganteng, cuma jentel dan ngangenin itu aja masalah. Sudah, semua akan indah pada waktunya. Maka kata Rasulullah kun konyaan takun agdan mas cukupkan apa yang ada karena yang ada itu cukup nggak mesti hits yang penting orang hits mana yang tidak mengenal kita setuju oh, yeah. di balik gerasok faktanya maka kata lagu tulus apa cintai aku apa adanya cintai yang paling berat itu musuh diri sendiri dengan rasa syukur yang berkurang dan hilang daripada uh, kenyataan yang mestinya disyukuri lihat orang di bawah kita lihat orang yang strata sosialnya di Bahwa kita Maka dari itu, hati-hati, hati-hati Dengan tidak adanya rasa syukur Untuk itu yuk, bersyukur yuk Biar Allah tambahkan nikmatnya Jangan berpikir kekurangan kita Kekurangan adalah kelebihan Maka dari itu, la'in sya'kartum la'ajid dan akum Kalau bersyukur, aku tambahkan Mungkin ada tanyaan? Ini Pak Ustadz Hari ini kita kedatangan tamu spesial, spesial. Yaitu Mbak Aziza, Mbak Aziza, Mbak, Aziza, ya? Mbak, Aziza. Ya. Mbak Aziza Boleh kita berikan tepuk tangan? Pak Azizah ini unik uh, karena memiliki kumis yang hmm. lebih tebal dari wanita lainnya gitu. Hmm. Jadi biasanya saya kalau ketemu Iis Dahlia kan udah ya. kumisnya udah Bisa. tebal gitu. Ternyata ini lebih istimewa. Lebih <gondrong, Gondrong lagi. iya iya iya ya. Dan ya. ada jenggatnya juga yang ditemui sih ya? Alhamdulillah. Nah, ada di juga. Di Pak beban gak dengan ini? Awalnya gimana? Uh, yang mana dulu oh, iya, iya. beban atau awal awalnya awal bebannya awal, beban. awal bebannya biar nggak bertengkar saya sama. <laughs> ya, ya, ya, ya, benar. awalnya tuh uh, saya ngehnya sih SD Ustaz. nanya oh berarti dari kecil ya oh, dari kecil uh, ngehnya SD tapi pikir, awal -awal itu, uh, temen -temen saya pikir awal-awal itu teman-teman saya yang normal kenapa ya mereka nggak ada komisinya gitu hmm. ternyata hmm. begitu dewasa oh enggak. ternyata saya yang emang agak berbeda uh, kalau dibilang beban mungkin ya nggak munafik pasti susah ya, ya. Manusia, karena kalau kita berjalan Perempuan-perempuan kebanyakan itu kan uh, tidak berkumis, tidak berjenggot. Jadi orang akan dua tiga kali apa, memastikan apakah ini benar perempuan atau laki-laki. Apalagi sebelum saya berhijab, uh, apa namanya masih pakai-pakai celana dan jalan, cuma hanya rambutnya panjang dan kebetulan postur badannya memang postur badan wanita. Uh, tapi berjalannya waktu diberikan pemahaman yang baik sama orang tua, uh, akhirnya alhamdulillah ya sudah dinikmati, disyukuri. Su apa adanya. Ringan ya. ya. Nggak, nggak ada masalah ya. Enggak sih alhamdulillah. ada. hikmahnya <tuk> apa? ustadz ini berhubungan sama tema kita ya, mencintai apa-apa nya. hikmahnya apa coba? mbak bayang nggak kalau ada evi, nggak ada episode takdir ini mbak ada duduk di sini nggak disabur segar? nggak ada ya. jadi nggak ada episode tengok. lain yang Allah akan datangkan secara ajaib. maka bersyukur bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biarlah terjadi Hadapi dengan tenang jiwa, semua baik-baik saja Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan Tetaplah sudah, tak ada yang bisa merubah Semua akan baik-baik saja Tergantung inna anna abdi abdibi Aku itu tergantung prasangkaku Kalau prasangka kita buruk, efeknya buruk ke kitanya Kalau mbaknya bersyukur, enjoy Ternyata kita masih bisa diterima Dan ini unik dan itu kebaikan dari Allah subhanahu wa taala. Maka mungkin perjalanan ada kesulitannya kesulitan apa saja yang dialami dengan adanya penampilan seperti ini mbak? Uh, kalau kita kalau saya pribadi sih karena sering tugas keluar hmm. jadi kalau di imigrasi hmm. pasti pastilah lebih lama daripada yang uh, lain. penumpang lain gitu ya karena diperiksa harus detail dari password dan kadang juga harus menunjukkan ya pasti diperiksa oleh polisi perempuan ya. Nah benar ini perempuan atau enggak ya hmm. gitu. enggak mungkin ini perempuan udah kok punya dan lain sebagainya. Kalau ke salon wanita juga gitu, enggak semudah hmm. teman-teman. Tapi temen. ya sudah, mau diperiksa ya udah mau. By the way, Mbak udah nikah belum? Belum. Belum. Belum. Siap, insyaallah. Doakan, mudah-mudahan dapat jodohnya Amin. Amin. Oh. Uh, kalau saya saya jadi ingat pengalaman ride bersaudara. Right, all right, all right. Right, all right. All right, right, right, right, brothers, right. Right. Right. Right. right. Apa? What, ya? Pengalaman apa Sangat, yang terjadi? Jadi pada masa itu belum orang belum masih bermimpi ya, belum membayangkan bahwa suatu saat bisa terbang. Okay. Okay. Tetapi ternyata Wright bersaudara ini melakukan percobaan yeah. mm. sekali, dua kali gagal. Eh, yeah. <laughs> yang keempat lagi gagal lagi. <laughs> Coba terus. Tidak <Yeah>. <laughs> tahu yang keberapa? Sampai berkali-kali. Yang keberapa akhirnya bisa bisa terbang dan saat itulah ditemukan teknologi pesawat terbang. hubungannya sama tema kali e. ini? Apa? <G ligas> oh harus ada hubungannya ya. saya kira seru asal cerita. Kamu, apa, Den? Karena calon tungtuh Allah kasihnya segitu adanya. Cuman di akhirat kelebihannya apa dia? Gak pernah bakal ditanya malaikat. Gak pernah serius. Bisa Bapak Jiza, apa ditanya? Ya, Bapak Jiza, apa pernah dicek secara medis atau ada kelebihan hormon atau apa? Yang menyebabkan ini tuh apa? Gitu? Ya, uh, waktu waktu itu memang alhamdulillahnya karena. Uh, Sebenarnya ini bukan pertama kali saya dipanggil di Trans7 hmm. dan Trans7 juga yang membantu saya memberikan uh, jalan tentu atas izin Allah hmm. untuk diperiksa lebih detail waktu itu hmm. okay. secara kesehatan oh. dan dan memang uh, secara kesehatan hormon testosteron saya hormon laki-laki itu tinggi. lebih tinggi dibanding puan itu yang menyebabkan bulu-bulu uh, di tubuh saya itu lebih banyak dibanding perempuan, Oke. ada beberapa, setiap perempuan tuh pasti ada uh, hormon testosteron ya tapi harusnya levelnya ya, kan, di bawah itu hmm. nah, ada yang kalaupun lebih tinggi biasanya di tangan atau di kaki atau di punggung, kebetulan saya dibeli rezekinya di wajah jadi hmm. Hmm. Uh, memang secara kesehatan hormon saya berbeda gitu, dan uh, apa namanya, untuk penyembuhannya untuk untuk penyembuhannya memang saya diminta untuk menikah dalam, menikah dengan maksudnya dalam waktu dekat lah gitu. Hmm. Jadi kalau mau sembuh nikah dulu, hmm. supaya bisa dites hmm. saya nggak mungkin. Yang terpanggil di sini. Untuk apa? mungkin suntik <laughs> hormon dan lain ya. sebagainya. Tapi kalau kayak untuk mencukur itu sampai itu saat malah. sampai saat ini saya belum pernah kepikiran. Nah ini juga sih mau ditanyain. Oh siap hukumnya? Hukumnya itu seperti apa? Karena uh, yang saya faham dengan keterbatasan ilmu agama saya, saya tidak boleh merubah merubah apa, -apa pun yang, yang sudah diberikan Allah berikan. Dan saya dan keluarga saya ayah saya saya memahami bahwa ini adalah yang Allah berikan dan saya harus jalani. Nah, saya nggak tahu apakah sebenarnya ini bisa, sorry, secara secara sisi uh, ilmu alquriahnya itu iya. apakah okay. memungkinkan untuk di dihilangkan? Okay. Homsun min alrot ada kebersihan dalam Islam lima. Satu mencukur kumis, dua jenggot, memotong kuku hitan dan mencukur bulu sidia. Ya paham ya dulu sedia ya itu disunahkan mbak disunahkan dibersihkan tapi ini kan masuknya kelainan pun dan tanpa mengurangi rasa hormat kalau saya pikir khawatirnya kalau cowok di semakin dipotong semakin tebel mbak udah biarin apa adanya karena e, ini pemberian Allah yang tidak diberikan kepada orang lain maka cintai dirimu apa adanya Biarkan Allah yang mencintai kita sesuai keinginan dan keajaibannya. Karena kelebihan itu adalah kekurangan. Dan kekurangan itu adalah kelebihan selama kita mampu mencukurinya. Banyak lah orang cantik, frustasi mbak. Karena nggak bisa menerima apa, apa yang Allah beri. Stres dengan kecantikannya. Lalu terlalu mencintai diri sendirinya. Berlebihan. S sampai disentuh pun nggak mau. Sampai ada efek nantinya. Jadi aseksual. Jadi prijin. Karena sayang terhadap dirinya. Sayang dong tubuh gue bagus. Masa gue harus berikan. Semurah dan semudah itu, akhirnya jadi masalah mencintainya Atau frustasi gara-gara kekurangan Kita di tengah aja lah Yang penting kalau saya kurang begitu menganjurkan kan Karena perempuan, mbak perempuan, perempuan itu melarang mencukur alis Melarang e, memotong-motong bagian-bagian yang dilarang oleh Allah Nanti la Allah, Allah melaknat Udah ini mah, mbak posisinya kan wanita jadi bukan pria Udah jangan dipotong Khawatirnya semakin dipotong semakin tebal semakin bermasalah Karena hormon yang berbeda, yang harus kita kembang mah hormon kebahagiaan, apapun yang Allah beri, ya. Setuju tidak? Endokin. Ada yang mau menambahkan? Silakan tentang tema kita Ajiza tuh pesan siapa yang ngasih nama Ajijah? Saya. Singkatan itu? Yes Asik jalani aja, sudah. Makin berjukun, Pak. Dan saya yakin. Setiap manusia dengan pasangannya, bahkan dapat cowok ganteng versi on the spot. Amin. Ya, <tuh> ya. Cowok yang unik, klasik, dan luar biasa. Maka, kembali ya, jangan frustasi dengan apa yang Allah beri. Pasti ada kebaikan di balik itu. Karena ada satu ayat, kan, Denik? Kang... ...bahasa Kang Akbar. Maka Akbar. wa makarullah, wallahu khairul makirin. Kita punya rencana inginnya cantik, ganteng. Tapi Allah punya rencana lain. Banyak orang jelek, puntan, bukan bermaksud. Tapi pasangannya istimewa, itu sebaliknya. Karena ini masalah relatif. Ganteng cantik relatif. Mutlak yang yang yang jelek yang mutlak. Sabar ya. Sabar ini ujian, sabar ini Mbak, jangan berburuk sangka ya. Semua sudah diatur, semua sudah diukur, semua sudah teratur dan terukur. Maka innakullasyai'in lanahu biqadar. Satu jatuh dari satu pohon saja Allah sudah tentukan. Maka Mbak jangan protes terhadap diri, itu yang jadi masalah kemudian ya. Bang ini ada teman-teman? Kalau -teman? Mbak Zizah mengalami enggak fase-fase... Kan Mbak ini dari kecil ya, ngalamin enggak sih kan masa sekolah gitu. Ada teman-teman yang bilang enggak enak gitu. Oh ya, pasti ya. Kalau masih kecil sih mungkin enggak terlalu. Tapi begitu SMP, SMP, SMA, SMA eh, adalah beberapa yang pasti bilang banci lah. Oh. Apa namanya, ya perempuan aneh lah. lo enggak akan laku lah, dan banyak lah ya. Tapi memang alhamdulillahnya, Saya juga dikelilingi orang-orang orang baik yang uh, support gitu ya. Okay. Dan alhamdulillahnya saya punya keluarga, punya sahabat-sahabat yang subhanallah masih mencintai saya, menyayangi saya dan memberikan support like 110 mungkin wow. dari berbagai itu. mau mau quote motivasi nggak? Biar tetap stay on the track, beratas nikmat Allah yang Allah kasih ke kita mau nggak? Tadi saya ayatnya ambil Kalau mau aku cintai Cintai aku Dengan cara mencintai orang-orang yang mencintaiku Orang yang dicintai Allah rata-rata orang yang bersyukur Maka cintakan dirimu kepada dirimu Apa adanya dengan rasa syukur Nanti Allah cintakan apa yang kau cintai Sebelum kau mencintainya Allah cintakan kepadamu iya. Semoga sukses ya menjalani takdir ini Dan semoga pindah pada waktunya ya. Terus, Kita akan kembali Setelah <tuk> Yang satu ini tetap di saun seger. <tuk>